the break ya bisnis cepat banget ya break ya harus dong kita kembali lagi dalam kafis break dan 9122 ya, kita masih buka untuk Anda silakan kirimkan SMS Anda ya Sekali lagi nama uh, ketik dulu PAS PAS Lalu spasi nama dan kota Anda baru pertanyaan atau pernyataan Anda. Untuk Jakarta, Anda bisa telepon di 6339160. Luar Jakarta pergunakan free saja di 0810 PAS FM ya. Dicari tuh angka yang ada hurufnya. <laughs> Jadi gak jalanin. Oke, okay, kita masih ngobrolin dan uh, dari The Power of Home ini ada SMS yang sudah masuk nih dari uh, Mas Rahmat di Semarang ya. Semua saja yang merasa menjadi orang harus berani mempunyai harapan Dan harus ditulis untuk membantu kita fokus untuk mencapai harapan itu Ya, eh, ini benar Karena harapan itu bisa saja menjadi cita-cita Jadi, eh, cuman kan Kalau harapan itu tidak di Cuman berharap, tidak dijadikan, tidak dikristalisasikan Harapan ini kan sebenarnya membangkitkan keberanian gitu loh untuk kita pengen sesuatu gitu loh. Tapi bayangin kalau kita udah enggak pengen sesuatu, kita kan putus asa, kita udah nyerah gitu loh dan itu itu parah banget gitu. Harapan itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk pengen sesuatu gitu. Loh. Nah, di dalam bercita-cita misalnya bisa aja harapan itu akhirnya menjadi cita-cita. Jadi contoh yang paling interesting adalah mungkin Tiger Woods gitu loh. Tiger hmm. Woods itu ketika dia uh, masih kecil Gitu loh Dan kemudian dia mulai menyenangi permainan golf gitu Dia bilang sama bapaknya Dia bilang, papa Saya ingin di kamar saya itu ada gambar 100 orang pemain golf Dari nomor 1 sampai nomor 100 Dan dia mulai Waktu itu cita-citanya dia adalah Oh kalau gitu saya untuk mencapai nomor 1 saya akan mengalahkan nomor 100. Dan itu yang dilakukan, dia kalahkan nomor 100 dan dia menjadi nomor 100, gambar nomor 100 itu dia cabut. Berikutnya naik terus sampai akhirnya semua gambar dia copot karena pada saat itu dia menjadi menjadi nomor satu gitu. Hmm. Jadi harapan itu memang bukan sesuatu yang secara tapi harus di harus kita visualkan gitu loh, harus kita visualisasikan. Itu yang paling penting Jadi kalau kita gak visual kan Gak, gak ada gunanya juga Lagi kakak Berharap-harap ada yang garukin Besok-besok yeah. <laughs> eh. Malam, Malam Sabtu <laughs> Waduh luar biasa sekali ya Jadi itu bisa menjadi inspirasi juga gitu ya Seperti uh, SMS dari Bang Soe ini Bagi mereka yang punya harapan Mereka berhak atas hal-hal terbaik dalam kehidupan Betul tidak? Betul Betul. Betul Harapan adalah sesuatu yang baik Dan sesuatu yang baik Tidak pernah mati Yes Itu juga menjadi slogan dari Berharap.com <laughs> <laughs> Ini yang sangat jujur nih Bang Dari Agus di Tangerang ya Aku berharap dapat buku Yang penasarannya dong Biar gak berharap Bang terus <laughs> Gak, gak berharap-harap <laughs> Nanti aku keperluan <gak> harapanmu <laughs> Ada-ada aja nih <tuk> ya Kemudian hai bang Kalau ayo pikir berharap hanya berguna Jika kita melakukan segala sesuatu dengan benar Kalau sudah salah Apa yang mau diharapkan selain dirubah caranya? Enggak Berharap gak ketangkep <tuk> Berharap gak ketangkep <tuk> <tuk> <tuk> yeah. Jangan tansi dong <tuk> Ini berharap enggak ketangkap dong. Oke. Oke, oke. Jadi, ya, yeah, jadi ya itu kan? ya um, bahwa uh, berguna gitu loh. Itu kalau dilakukan dengan benar, ya. Uh, harapan uh, mestinya demikian, harus sesuatu yang positif. Tapi um, kita harus memilih gitu loh. We have to choose. Choose hope itu. Dia dengar dulu. Badanku <tontos> <tontos> kalau alergi dingin bang langsung deh. Padahal udah AC-nya udah ke semua, gua ke gua semua Iya, makanya ini langsung merah-merah kan, maklum turunan bule. <tontos> <tontos> <tontos> <tontos> <tok -tontos> bule deh. Ya intermeso mitra bisnisnya Ini ya di sekitar ruangan Sekitar kita lah ya Jangan lupa kita masih ngomongin uh, The power of hope Dan lagi-lagi kita tawarkan untuk Anda Segera SMS sekarang di 9122 Ketik pas PAS nama Anda Kota Anda Lalu apa sih Pertanyaan dan Pernyataan Anda mengenai The Power of Hope ini ya Kita undang untuk telfon di 633 Atau bebas pulsa di 0810-PAS-FM Nah, dan sedikit lagi mungkin uh, perlu remain tentang tadi Berharap.com, silahkan Iya, jadi uh, kita bercita-cita untuk memotivasi Dan memberikan inspirasi kepada semua orang di Indonesia Dan kita berharap bahwa uh, pada tanggal 31 Desember 2009 itu akan terkumpul 1 juta harapan. Itulah sebabnya saya mengajak Anda semua pendengar setia dari Pas FM itu untuk mengklik berharap.com dan tulis semua harapan Anda. Ya, semua harapan Anda bisa kepada siapa saja dengan email ke aku berharap.com 10 ya yang paling inspiratif akan mendapat hadiah satu juta rupiah dan juga gadget keren ada iPod dan digital camera Amin ah. <laughs> itu halaman untuk Anda ya segera kirim sekarang juga oke okay.